Assalamualaikum Saudara Loon, berita pagi edisi hari ini Minggu 6 Agustus 2017 dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Sipir gagalkan pelarian 4 napi dari Rutan Lok Sukun. Warga Lamreh dihebohkan penemuan mayat wanita yang telah membusuk. Petani Aceh Barat temukan AK-47 di semak-semak. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim news Rambia Fem.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 Sudelun petugas Rutan Cabang Lok Sukun Aceh Utara berhasil menggagalkan upaya pelarian narapidana dengan cara membobol dinding tahanan sel kamar P2. Imbas dari upaya pelarian 4 napi tersebut beserta tujuh napi lainnya yang menghuni kamar itu dipindahkan dari Rutan Lok Sukun ke lapas narkoba langsa dan lapas kelas 2A langsa. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kepala Rutan Cabang Lok Sukun Aceh Utara FNDSH mengatakan, Pada Kamis lalu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, petugas sipir mendengar suara mencurigakan dari dalam kamar P2. Petugas kemudian memeriksa ke kamar tersebut yang dihuni 11 napi dan 3 tahanan. Ternyata petugas menemukan dinding dalam kamar tersebut sudah dirusak dengan cara dikikis menggunakan obeng dan gergaji besi. Untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas diperintahkan untuk mengosongkan kamar tersebut. Napi dan tahanan yang berada di dalam kamar itu kemudian dipindahkan ke kamar lain. Dari hasil interogasi petugas dari 14 penghuni kamar itu, 4 diantaranya mengaku terlibat dalam pembobolan. Selanjutnya petugas langsung memindahkan 11 napi dalam kamar itu ke Langsa, di mana 8 diantaranya yang terlibat dalam kasus narkoba ke LP narkoba Langsa, dan 3 napi lainnya yang terlibat dalam kasus kriminal umum dipindahkan ke LP kelas 2B Langsa. Sedangkan tiga lagi tahanan yang masih menjalani proses persidangan dipindahkan ke kamar lainnya. Jarlun warga Gampung Lamreh, Kecamatan Masjid Raya Cibesar dihebohkan penemuan mayat wanita yang diperkirakan berusia 35 tahun dalam posisi terlungkup di Semak-Semak Dusun Luqmi Desa setempat Sabtu siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Polisi masih menyelidiki identitas mayat wanita tersebut. Dari Bandar Aceh, Misran Nasri melaporkan. Mayat wanita yang diduga korban pembunuhan itu ditemukan warga yang sedang mencari madu dan buah jamblang di kawasan hutan Dusun Lokme. Saat ditemukan, jasad wanita tanpa identitas itu mengenakan baju lengan panjang warna hitam, serta celana pendek warna hijau kombinasi garis-garis hitam. Kapal Sekurung Raya AKP Agus Salim Esa mengatakan, saat ditemukan kondisi mayat perempuan ini sangat memprihatinkan. Bagian wajahnya tidak dapat dikenali dan diperkirakan telah berada di semak-semak tersebut sekitar 5 hari. Mayat juga sudah menebarkan bau tidak sedap. yang menduga jasar wanita itu merupakan korban pembunuhan dan dibuang ke semak-semak kawasan tersebut. AKP Agus juga memastikan korban bukan warga setempat atau warga kecamatan Masjid Raya. Karena selama seminggu terakhir, tidak ada satupun laporan yang diterima pihaknya terkait adanya warga yang hilang. Dalun seorang petani warga desa Antong, Kecamatan Pantondre, Aceh Barat menemukan sepucuk senjata api AK-47 di perkebunan desa setempat Jumat kemarin. Senpi masih aktif ini selanjutnya diserahkan ke polisi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Kapolores Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho mengatakan senjata api laras panjang itu ditemukan petani ketika sedang membersihkan kebun dan menyerahkan ke polisi. Penemuan senjata tersebut masih dalam penyelidikan polisi guna memastikan apakah senjata itu sisa konflik atau pernah digunakan dalam kasus kejahatan. Saat ditemukan, senjata tersebut terbalut dalam selembar kain putih, namun magazinnya dalam kondisi kosong alias tidak berpeluru. Kapolres menamping kemungkinan adanya kaitan senjata tersebut dengan Ansari, tersangka pembunuhan bersenjata api yang ditangkap tim Polda Aceh dan Polres Aceh Barat beberapa waktu lalu. Kak Polres menyebutkan penangkapan terhadap Ansari terkait kepemilikan senjata api dan pembunuhan masih dalam penanganan di Polda Aceh. Ansari 45 tahun buronan kasus pembunuhan ditangkap tim gabungan reskrim Polda Aceh dan Satreskrim Polres Aceh Barat di depan RSU Cud Nyakdin, Kota Melabo, Aceh Barat pada Senin 22 Mei 2017. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi FM. Serambi FM. Berlun sebanyak 301 putra-putri Aceh yang mengikuti seleksi penerimaan calon bintara Polisi Tugas Umum atau PTU 2017 di Polda Aceh dinyatakan lulus dan akan segera mengikuti pendidikan. Mereka dinyatakan lulus dalam sidang terbuka kelulusan akhir Pantohir di Mapolda Aceh Sabtu pagi. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan. Wakapolda Aceh, Brigjen Polisi Bambang Sucahyo mengatakan, Total yang mengikuti seleksi tahun 2017 melalui penjaringan Polda Aceh sebanyak 378 orang, terdiri atas 355 pria dan 23 wanita. Dari 378 orang yang ikut tes, sebanyak 301 orang dinyatakan dulu sebagai calon bintara PTU. Mereka terdiri atas 286 pria dan 15 orang wanita. Waka Polda menegaskan bahwa seleksi anggota Polri yang dilakukan oleh Polda Aceh tahun ini berlangsung bersih. Dalam tahapan seleksi, tim dari Mabes Polri juga turun ke Aceh untuk melihat langsung proses tahapan seleksi. Jika masyarakat merasa ada yang ganjal ataupun melihat langsung ada kecurangan dalam seleksi tahun 2017, maka dipersilahkan untuk melapor hal itu ke Panitia Penjaringan Polda Aceh melalui Biro SDM. Sementara itu dalam penerimaan anggota Polri tahun 2017 ini, Polda Aceh juga mengirim 10 calon ke Mabes Polri untuk mengikuti seleksi Taruna Akpol. Selain itu, Polda Aceh juga menjaring calon bintara Polri Teknologi Informatika. Mereka yang lulus, sebanyak 5 orang akan mengikuti pendidikan di Jakarta. Dalun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh bersama tim Orang Utan Information Center menyita seekor orang utan Sumatera berusia 6 tahun dengan jenis kelamin betina dari Mursalin 37 tahun warga dusun reformasi desa Payaketapang, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan Kepala BKSDA Aceh, Sabtu Aji Prabowo mengatakan penyitaan itu dilakukan pada Jumat kemarin saat disita orang utan dalam keadaan dirantai selama 2 tahun Orangutan telah dipelihara oleh bersangkutan selama 2 tahun dalam kondisi cukup memprihatinkan karena terus-menerus dirantai. Sabto menjelaskan setelah tiba di lokasi, tim langsung melakukan pemeriksaan kesehatan awal dengan bantuan lampu senter karena kondisinya sudah gelap. Orangutan tersebut kemudian dikirim ke pusat rehabilitasi orang orangutan Sumatera di Sibolangit, Sumatera Utara untuk menjalani rehabilitasi sebelum dilepas liarkan. Sabto menyebutkan selama tahun 2017 pihaknya telah menyita dua individu orang orangutan masing-masing dari Gaya Luas dan Aceh Timur. Selain itu ada juga dua individu lagi yang diselamatkan warga dan kemudian diserahkan ke BKSDA di Aceh Tenggara. Saat ini populasi orang orangutan Sumatera di Aceh hanya tinggal sekitar 6.600 individu. Darlun seorang pria lansia M. Daud Ishak, 68 tahun, warga Gampung Utun Bayu, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya, cuma malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, mengalami patah kaki di sebelah kanan setelah bertabrakan sesama sepeda motor. Insiden kecelakaan lalu lintas ini terjadi di ruas Jalan Medan Banda Aceh, persisnya di Gampung Mekodayah, Kecamatan Bandar 2. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Kapol Respidi AKBP Andi Nugraha, Setiawan Siregar mengatakan, Tabrakan melibatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BL4025 PAF yang dikendarai oleh M. Daud Ishak dengan sepeda motor jenis Honda Grand tanpa nomor polisi yang dikendarai Marzuki 51 tahun warga Kecamatan Samalangabiren. Saat itu sepeda motor Honda Grand melaju dari arah Banda Aceh dengan kondisi lampu mati. Sesampai di lokasi kejadian dari arah belawanan, tiba-tiba sepeda motor Jupiter menyeberang ke arah kanan jalan. Saat itulah Honda Grand langsung menabrak sepeda motor Jupiter. Melihat kejadian itu, aparat polisi bersama warga memboyong korban M. Daud ke Puskesmas Bandar 2. Karena lukanya parah, selanjutnya korban dirujuk ke RSU Jaya untuk penanganan medis karena kaki sebelah kanannya mengalami patah. Sementara pengendara sepeda motor Grand Marzuki hanya mengalami luka-luka lecet pada bagian kaki sebelah kiri dan luka lecet di siku sebelah kanannya. Info Haji 2017 Innal hamda haji Indonesia yang berada di Madinah telah bisa menggunakan fasilitas bus lawat. Kendaraan tersebut merupakan hasil kesepakatan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi dengan pihak hotel. Sindonews.com Bus ini diberikan kepada jemaah yang tinggal di hotel dengan jarak lebih dari 600 meter dari Masjid Nabawi. Jemaah pun antusias menyambutnya. Jamaah memanfaatkan besar berangkat dari hotel ke Masjid Nabawi dan sebaliknya. Sebanyak 11 bus telah disiapkan oleh pihak hotel untuk mengantar jamaah ke Masjid Nabawi. Mobil akan beroperasi setiap menjelang waktu salat tepatnya 3 jam sebelum waktu masuk salat dan 3 jam setelah salat Kepala Dakar Madinah Amin Handoyo mengatakan ada dua jalur layanan transportasi bus lawat di Madinah. PPIH Dakar Madinah menempatkan para petugas di tiap halte, Mereka terdiri dari tim transportasi dan perlindungan Jamaah dari newsroom serambi Tanjung perma sekian berita pagi edisi Minggu 6 Agustus 2017 berita siang seram Bfm dapat Andaa ikuti kembali pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat berita pagi juga bisa mendengarkan kembali melalui situs kami di triplew.rambiakam.com follow juga Twitter at seram Bfm